Ratu bahagia, tentu sampean penasaran, ada Ramayana, juga ada Max Pro Soteng, ada The Grass Community, juga ada Dewi Aldiva New pala greš kamu